Bulia selamat pagi s i l a k a n Bulia、uh, Menurut saya kayaknya kurang promosi Dan、uh, tempat wisatanya itu Indonesia bisa ngebangun Tapi n gak g bisa ngerawat Atau dia ada tapi n gak g dirawat Jadinya rusak Terus lama-lama orang kan jadi makin dateng Makin lihat bukannya makin bagus makin jelek gitu Jadinya n gak g pada balik lagi deh Dan jadi n gak bisa promosi dari mulut ke mulut kan gitu sih Mbak ya terima kasih b u l i ya Pak Yono selamat pagi. selamat pagi silahkan Pak Yono ya ini mengandakan bahwa di pemerintahan itu isinya banyak orang yang bodoh n gak g kompeten ya hanya gelar-gelarnya saja ya jadi secara manajerial dan manajemen dia gak mempunyai konsep bagaimana memajukan bangsa dan negara ini yang artinya di abad globalisasi ini kita n g gak kalah gitu ya dan parahnya lagi mentalitas dan moralitas mereka ini artinya hanya dipenuhi bagaimana memperkaya diri sendiri, gitu, jadi ini yang sangat-sangat m e m p r i h a t i n k a n sekali, seperti yang dikatakan ibu pertama tadi, bahwa kita gak mampu merawat dan itu memang kejadian demikian, karena gak ada kemampuan cara manajemen dan m a n a j e r i a l n y a buruk banget, gitu ya jadi, solusinya bagi kita sekarang ini, bagaimana kita bukan lagi mereformasi b i r o k r a s i yang ada, t a p merevolusi Yang artinya disebut deadwood, kayu mati Yang n gak g mempunyai kapasitas apa-apa ya Itu harus dipensiun dini Atau b e l a p a lu, gak mau dipecat Dan kemudian kedua Yang lebih penting lagi adalah Korupsi itu Definisinya adalah m e m b a n g k u t k a n negara Sehingga hukumannya itu layak Seperti hukuman m a t a r terhadap negara ini Sehingga hukumannya mati Itu yang harus dilakukan Dan kemudian yang ketiga Adalah yang menjadi PNS itu harusnya diseleksi dengan baik, artinya PNS adalah putra-putri bangsa terpilih yang terbaik. Tetapi yang sekarang ini kebanyakan dari universitas h e c e s e itu ya, universitas yang tak berdengar, lalu dia lulus s 1 t ambil S2-nya di UI atau di mana-mana ya, yang gelarnya MM dan sebagainya, dan itu mereka duduk di di、uh, departemen-departemen tertentu dan mempunyai jabatan yang luar biasa tinggi.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 Ya, selamat pagi Selamat pagi, s i l a k a n Ya, saya sendiri orang Indonesia Tapi saya lebih b a i k mengunjungi luar negeri pada dalam negeri Sederhana sekali tempat wisata kita kotor, jorok, tidak terawat Saya setuju sekali dengan Ibu, yang pertama sama b p a k yang kedua Itu yang u r u s n y a di pemerintah daerahnya Atau mungkin yang Bapak-bapak negerinya tidak memperhatikan kepentingan nasional, ya dia perhatikan ong sendiri, ya hasilnya gitu jelek semua hasilnya, makasih baik, terima kasih kembali Pak Jimmy Pak Edi, selamat pagi selamat pagi, s i l a k a n Pak Edi ya, saya kira yang orang paling takutkan t u h demo, itu satu, kedua juga fasilitas untuk、uh, yang namanya daerah wisata itu disini masih kurang ya Indonesia ini contohnya aja Uh, untuk fasilitas orang disable aja mau pakai k u r s i roda Kadang-kadang baru sedikit sekali yang memikirkan hal itu Jadi menurut saya memang ini pejabat-pejabat ini nih yang memang mesti diganti Yang lebih kompeten Mereka habisin duit negara banyak DPR juga studi banding Studi banding itu mendingan ke tempat wisata dibanding shopping disana Lihatlah misalnya ke Australia lihat Di mana-mana itu di Australia i n f o r m a s i n b a k u s e k a l i mbak, di tengah kota udah ada yang informasi untuk keluar kota Di sana juga, kalau masalah k e p e r c a y a a n relatif lah Hampir semua tempat wisata itu, apalagi yang di gunung dimana ya Tandat-tandat ada bau-bau di kita itu memang ada Cuman memang pejabat ini nih, sama yang demo Sama bonek itu juga orang kesini takut m a k s u nonton s e k a k bola aja mau berantem, terima kasih Ya, terima kasih Pak Edi Halo Ya, s i l a k a n Pak Edi Ya, selamat siang Kalau menurut saya ya Bu,、eh, pendapat saya dalam hal apapun segala problem di bangsa ini Ya kebetulan pagi ini yang diangkat topik tentang pariwisata Kalau pendapat saya semua ini b e r u l a n g di tangan presiden Kalau saya jadi presiden ya Bu, dengan、eh, karakter yang punya kepemimpinan kuat Membela rakyat, mau membangunkan negara ini dari penderitaannya sekarang Tentu saya harus memilih Orang-orang yang berkualitas Itu u d a h pasti harus Supaya ada perubahan Terjadi pembalik keadaan Terhadap bangsa ini Tapi kalau saya pilih aparat Di bawah saya untuk mengelola Bangsa ini Dengan orang-orang yang kualitas Dan mentalnya seperti Yang ada sekarang Ya otomatis Gak bakalan ini negara bisa berubah Salah satunya topik yang pagi ini, pariwisata. Ya sekarang bagaimana, itu kan harus dikola dengan manajemen yang bagus, dipikirkan promosinya apa, baru bisa mendatangkan devisa negara. Tapi ini boro-boro, ya nggak, mereka cuma memikirkan apa, jabatan dan uang. Kita harus belajar sama orang Cina, Bu, sebenarnya. Orang India, orang bule, orang barat. Mereka itu semua juga doyan uang, tapi mental mereka... Itu semua u l e k pinter-pinter, nggak seperti bangsa kita. Misalnya, udah, udah minta ampun, dah.、Yep. Terima kasih ya, terima kasih Pak s u i s t y o ya, Anda ya, dan yang terakhir Pak Julius. Selamat pagi,、uh, saya Julius. Pak Julius, o、okay, k silakan. Iya, saya menambahkan sedikit aja. Saya rasa kurang promosi ya. Setelah promosi, tentunya kita harus menjaga keamanan di, di dalam negeri kita juga, tentunya. Saya rasa gitu aja Terima kasih Pak Pariko selamat siang、uh, Selamat siang Komentar Anda Pak Pariko?、Uh, komentar saya s e d e r h a n a ya、uh, Pertama adalah Budaya Kemudian、uh, Birokrasi Kemudian ketiga itu adalah Infrastruktur Cuma itu a j a Karena Saya sendiri sebagai turis lokal, karena a ke tempat wisata t u h kayaknya parah banget ya.、Hmm. Untuk ke Indonesia, yang paling dekat ya Bandung, Ketawa Putih, apa-apa itu parah banget gitu ya,、hmm. suasananya gitu. Jadi,、eh, tolonglah kalau memang ada pengawam a n t u meningkatkan turis, ya saya dulu s i m p u a s i n y a begitu. Terima、okay. kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi, Selamat siang. siang. Selamat siang, ya. Komentar Anda, Pak Yudi, ya, memang tadi saya dengar, e e n d a p a t e n d a p a t dia itu memang ada f a k o r memang、e, negara yang dikunjungi memang aman gitu ya. E, kemudian e, bersih gitu, p u di satu produk dari pelabuhan ke tempat wisata lebih mudah gitu. Kemudian ada kluster lagi, saya melihat di luar negeri seperti ada, ada pariwisata yang tidak semua,、e, tapi mereka ingin melihat. どういうことですか ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、b a マンデ r ア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマンディア、ブラマディア、ブラマディア、ブラマディア、ブラ カツワリ、カロミシカル、チ、え、ューザイ、アロ Harus ditingkatkan dengan p n g a m a n a n dan kebebasan yang baik l a gitu、ya. Baik, terima kasih Pak b a i c h l Pak Erwin, selamat siang Selamat siang iya s i l a k a n Pak Erwin dengan komentarnya i Ya, sebenarnya bukan hanya industri pariwisata aja Intinya sih pejabatnya ya Jadi pejabat-pejabat pekerja ini semua tidak becus Antara tidak becus atau tidak mau becus gitu loh Intinya itu, jadi di semua bidang ini memang, memang bangsa ini ini udah terpuruk banget ya semua pejabatnya itu. Bukan semua sih, almost hampir semua ya, saya gak bilang semua pejabat itu n gak g benar. Cuman intinya mereka tuh bekerja untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi juga mereka gak tau berpikir bagaimana ber berpromosi dan apa. Harusnya mereka bisa itu, mereka orang-orang pinter itu menterinya. Cuman mereka mempentingkan diri sendiri, jadi intinya gak, gak di pariwisata aja lah, contohnya tuh yang kasus panjang. Direkeningnya 25 M Sedangkan orang bayar pajak 7.500 Saya tiap hari m a s di ngantri di b c a Jadi mereka n gak g mikir mas Masalah rakyat tuh negara mau maju n gak g maju Yang penting gue maju, gue happy, poya-poya Itu dia, itu inti utamanya Makasih Selamat siang s e l a a m t s i a n g s i l a k a n Pak Gilbert Yang salah ya manusianya Manusianya manusia Yang itu y a menjabat, yang menjalankan semua ini Ya kan, ya kan? alasan kan Dana n g gak ada untuk promosi Karena dana pariwisata memang diketahui Besar sekali ya, dananya ya Yang kedua, kalau dana ada pun j a y a rasa juga、eh, etos kerjanya juga jam 3 pulang ya Bagaimana mau kerja maksimal Ya kan, dan juga Infrastrukturnya n gak g ada Jalan-jalannya n gak g mendukung Ya kan, tapi yang paling utama yang itulah Dana untuk promosi itu Paketnya itu, packagingnya itu Packaging yang mau dijualnya itu Orang pada n gak g tau itu b u r u b u r u Nanti seperti apa, bun bunaken seperti apa Itu mereka p a d a パーグソンのテーマは マリシア、ボギテトリー、パリミルワデアサル、バブスナト、サンデニー、マリシア、ブンスカディニ、チュマセクメニアン、ブルタニアン、ケナファヤ、メマン、ベタヤン、パンディングアンジュガ、デンアディ、シンガポール、デンアディ、ホンコン、ヤンマリアディ、カワ、キタイパダラ、サケツミティクウラン、マルスペク、マンアーガイ、アサーマイトスミリ。パリンシントモザ、イア di kutanya itu mungkin orang tidak mudahnya d i n g sampah sebarang. a d a cukup banyak tempat-tempat sampah gitu ya. Di samping itu juga kurangnya regulasi yang ketat yang harus yang ditraptkan. Ditulis di situ denda, tapi... Ya begitu tuh, kita buang sampah siapa yang peduli gitu loh. Nah, tidak ada denda itu. Coba anda b u t o n g sampah di taman burung yang ada di Hongkong. Itu ada kamera di situ. Begitu anda keluar, e n a k e dipanggil. Lompat, dendanya sekian, tolong dibayar. Jadi saya berpikir... kita negara kaya dari segi parwisata akan l e b i kaya lagi bila m a h a n a didukung dengan、uh, kesadaran masyarakat sendiri dan ditambah dengan <gulit> daripada i i k d hukum dan pengharapannya saya pikir itu ya Ya. baik, terima kasih Pak Agus Pak Ali selamat siang halo Pak Ali Halo. Iya. silahkan Pak Ali dengan komentarnya halo Pak i ya halo Pak Ali silahkan ya kalau menurut saya sih sebenarnya edukasinya dulu Pak yang d i j a l a n k a n contohnya saya sendiri juga belum penuh aku ke Bunaken cuman d e n g a r d e n g a r n y a aja jadi kalau bisa ya orang-orang kita sendiri dulu lah yang pergi ke sana ke Bunaken, ke Bali ke Tanah Toba dari dalam dulu udah bagus baru kita promosi keluar pak cintain dulu lah produk kita sendiri Itu aja Pak Ya Pak baik ]asi. terima kasih Pak Ali Pak Herman selamat siang Ya selamat siang Ya s i l a k a n Pak Herman Ya kalau pandangan saya pertama Kompas sudah mengupas itu tentu baik Ya tentu harus ditindak lanjusi begini Kalau saya lihat ada beberapa hal ya Pertama adalah budaya dan adat siadat dari masyarakat kita Banyak kawasan wisata di Indonesia itu yang sangat menarik Dan tidak sepenuhnya sebetulnya infrastruktur modern itu menjadi daya tarik pengunjung Justru kadang-kadang kesiapan daripada masyarakat、e, setempat untuk menerima tamu ini seringkali menjadi satu masalah. Jadi、e, para pemerintah daerah harus mampu melakukan sosialisasi seperti itu. Sebagai contoh misalnya, bagaimana masyarakat Jogja terhadap orang asing dan masyarakat Bali terhadap orang asing tentu sangat berbeda dengan masyarakat Sumatera Barat misalnya. Nah jadi kendala-kendala budaya itu seringkali juga menjadi penghalang. Nah berikutnya yang terpenting adalah orientasi Selama pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun daerah Belum merasakan bahwa pariwisata bisa menjadi satu sumber desisa yang luar biasa Nah pada saat begitu、e, kompleksnya masalah kita Tentu、e, orientasi dan fokus ini memang menjadi、e, kosar kacir begitu Jadi perlu ada satu penggalangan Misalnya dalam halnya tentu melalui Menteri Pariwisata イバンウンラ、サイスチュジュー bagi masyarakat lokal untuk menerima orang yang berbeda, ya. baru orang asing demikian, terima kasih ya, terima kasih Pak Herman, Pak Jon selamat siang s i l a k a n Pak Jon saya pikir sih ini masalah、uh, eksklusif、ya. tidak mau berbagi gitu, ya. kalau kita mau lihat saya asli Samosir, d a n u s i orang batak、ya. kalau kita mau lihat d a n a u t o b a itu itu saya pikir turis datang ke sana itu bingung k a k a u bisa danau ini カナパ、ロギーのノトゥーアレルメシア、ジェティコンバンカンギト、カナパティティコンバンカン、プラメオウンマラサタコトムリンタムラサタコトムリンタムリンタムリンタムリンタムリンタムリ Kacamaranya tebal-tebal Tapi memikirkan yang begitu-begitu itu Mereka m e n g g u n a p a ketakutan luar biasa gitu Coba kalau d o n o Toba itu Kita jadi bisa berapa Tahun 97 itu 2000 orang per minggu Daerah wisata datang ke sana Tiba-tiba tidak ada domestik a i r f l yang e sana Dari Amerika tidak direct lagi Half t stop sampai di Jakarta、Dan、Orang ke b i n g u n g a n Dona Toba itu apa? パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーパーティーパ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 Ya, saya pikir baik. Terima kasih, Pak John, untuk waktunya. Selamat sore, Pak Soni. Halo, ya, silakan. Sore. Menurut saya, yang salah banyak pihak antara pemerintahan, dalam hal ini menteri terkait, kemudian parlemen yang kerjanya cuma gerejokin. Gubernur tidak tahu tujuannya apa, pokoknya nyari kesalahan. Gubernur nggak pernah mikirin sinergi, gimana caranya membangun negeri ini. やんがたまん、ティーボックン、パウンド、パウンド、イトヤンナマニア、レギスタティー、タジャネスマン、アタン、マンバディーボタン、インターオラン、ヤリヤバタン、ヤリフォーティー、マンカニア、ヤンオクラショナル、ガフナコロン、マンティーマンプレッド、ガタウギュガフナミキリン、キャラデ Kalau sesulit apapun, kalau benar-benar diperhatikan, kalau benar-benar ditelusurin, kalau benar-benar dibuatkan suatu、uh, apa activity plan, nggak mungkin nggak jalan. Masalahnya nggak ada concernnya. Itu aja menurut、Terima、saya. Selamat siang. Ya. ya Pak Sulaiman. Selamat sore. s i l a k a n Pak. Nah, memang kita nggak bisa hindarin bahwasanya keindahan alam Indonesia itu luar biasa sekali yang bagusnya, bu ya. Cuma n、uh, pengembangan wilayah itu sama sekali tidak ada ya Seperti kita jangan mengharapkan untuk turis luar negeri i Tulis global aja seperti kita sendiri itu Kalau misalnya mau ke tempat pariwisata Kadang-kadang rasa aman itu kita juga takut Terus、uh, kebersihan tempatnya Dan yang banyak sekali ya masalah-masalah yang kita lihat Tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah kita gitu Jadi、uh, cuma dua Uh, Departemen Pariwisata itu harus dipertahankan atau dibubarkan saja. Kalau dengan kondisi menurun terus ya daripada menghabiskan uang negara, ya mendingan dibubarkan saja ya dikelola secara swasta seperti tadi bilang di Malaysia ya itu ada Sunway terus、uh, di Pattaya juga ya itu pengembangannya luar biasa sekali di Indonesia itu tidak ada gitu loh dan akhirnya itu yang terjadi apa semua terbengkalai itu loh. Terima kasih. o a m p a i どうしたらいいの Terima kasih, ya, terima kasih, Pak Ahmad Ya, selamat sore Silahkan, Pak Itu Menteri Pariwisata Pak Jerowacik Konsernya cuma di Bali aja Yang lain nggak dipatihkan r Sumatera Utara, Sulawesi, i r i a n Jadi nggak tolong kepada Pak Menteri Pariwisata Konsern juga ke Indonesia Karena Indonesia ini kan luas, bukan hanya Bali Yang bicarakan cuma Bali Terus, terima kasih Ya, Pak Ismanto Ya サイヤモンバータもでリアスキンでリタイワンのパンクをパンドンサイヤモンバータもでリアスキンでリタイワンのパンクをパンドンサイんモンクをパパンドンサイヤモンバータもでリアスキンでリタイワンのパンドンサイヤモンバータもでリアスキンでリタイワンのパンドンサイヤモンバータもでリアスキンでリタイワン パパさんはキパさんも食べている e k のファーシーだ。たもちゃくて、まさ s, <S のメシンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパスンパ パジミ a ビリ、サマサリ、シラサンパビや benar-benar dilindungi, dan agama mayoritas di sana memang gak a n t i dengan pihak-pihak tertentu gitu loh, khususnya di sini kadang-kadang mereka gak bisa menerima orang asing yang tidak sepaham, mereka anggap orang asing jadi mereka, story u itu sebenarnya g a nyaman ada di Indonesia, mereka masih takut-takut gitu, ntar ada FPI lah, apalah gitu, ini kenyataan kita bukan menjelekan agama orang lain yang lain adalah penjadatnya itu memang gak bisa ini, mereka mementingkan diri-diri, s e n mereka harusnya bikin satu integrated system yang mana Misalnya orang mau t u r kemana di setiap sudut kota tuh kalau memang mau dibikin ada kayak information box gitu. Di sana banyak brosur itu semua disupport sama pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi orang bisa tahu oh di sana ada punaken, ada apa. Kalau kayak sekarang kan orang mesti hubungin travel, cari di internet juga data terbatas. Jadi menurut saya mah ini secara keseluruhan memang bangsa Indonesia yang kata welcome kalau orang datang itu mesti dipertanyakan juga karena... パラメーカーです。 Para wisatawan asing itu merasa aman. Dalam kejadian bom Bali itu yang merasa sama kan dihat lah, jadi rugi kita sebetulnya k e n a r a kita ini. Banyak sektor-sektor industri di Bali jadi merasakan dampak negatifnya. Jadi artinya pertama wisatawan itu harus m e r a a nyaman, aman, dan juga salah satu contoh yang harus kita perhatikan masalah kebersihan. Itu salah satu poin juga untuk mengundang para wisatawan asing、hmm. mau datang ke tempat wisata kita. Terima kasih. Ibu Eni? Halo, selamat sore Ibu. Buat suara Indonesia itu cantik, b a daerah wisatanya Bu ya.、Hmm. Uh, itu bukan Bali aja ya Bu ya.、Hmm. Uh, saya pernah pergi itu ke Pulau Belitung ya Bu ya.、Hmm. Uh, itu waktu tahun 80 lebih saya sudah pergi ke sana ya. Itu masih sepi n ya bukan main Bu. Itu anggut a n umumnya memang gak ada disana Bu ya jarang bisa dihitung pakai jari ya Jalanannya juga bagus enak, pantainya bagus Bu, lebih bagus pantai b e l i t u g itu Bu ya Cuman satu ya Bu ya, saya pernah pergi ke b o r o、uh, b u d u r b o r o b u d u r juga rame ya, cuman kayaknya、uh, masyarakatnya gitu loh Bu kurang, Kayaknya kurang ini ke ini apa namanya ke turis. ke turis ya Jadi gitu kurang pandai gitu loh Bu, membawa,、hmm. menempatkan dirinya gitu loh Bu パンダイさんってケニア、プロモシアだ。パンダイさんってケニア、プロモシアだ。パンダイさんってケニア Selamat sore. Silakan Pak Ari memberikan komentar. Monggo, yang paling penting sekali adalah s a y a l i h a t itu salah kelola, salah manage. Kita pernah betul,、uh -huh. saya pernah waktu itu ke daerah Sumatera Utara, u、uh, objek wisata di daerah Galo Poba, itu、uh -huh. mereka jorok s a l i g bu. Mereka、uh -huh. tidak bersih, mereka tidak merawat, banyak situs-situs、uh, yang kotor, banyak sampah. Itu saya pikir gimana pengelolanya, n n g g a k ada yang merawat, terus juga n g g a k ada yang、uh, memfasilitasi penduduknya untuk menyambut turis. Saya kira itu yang paling penting, Bu.、Okay. Yang selanjutnya adalah mungkin keamanan ya, kemudian juga、uh, keramat-ramat penduduknya. r i Terima u bu t kasih, Pak Tigor. Iya, selamat sore. Silahkan. Iya, menurut saya itu seperti Bali, kita lihat orang bule suka sekali ke Bali ya. Cuman itu masalahnya,、uh, mereka begitu mendengar tentang undang-undang pornografi, di Bali n gak g boleh pakai ini, n gak g boleh pakai itu, akhirnya mereka n gak g jadi datang, mereka masih mikir gitu loh. Jadi, saya kira orang Bali sendiri, Hinduism itu sebenarnya mereka n gak g terlalu peduli sama masalah ini. Jadi, kita ini binaikan tunggal IKnya sebenarnya harus benar-benar dijalankan. Itu nomor satu, kalau masalah kebersihan apa, saya kira dulu-dulu sebelum Cina seperti sekarang, t u h lebih jorok dari Indonesia, lebih parah itu dia punya WC. Tapi tetap aja rame、mm -hmm. karena bisa turis itu kadang nggak selamanya、uh, untuk turis, kadang orang bisnis juga pakai turis gitu loh. Kan terselubung nggak ketahuan, cuman ya itu bukan masalah kotor sih saya rasa, cuman itu dia welcomingnya ini loh. Pihak-pihak tertentu, makasih. o k e Pak i a n Halo. Silakan h Mbak. Oh. Iyan ya.、Uh, saya ingin menanggapi juga ya Mbak. Jadi menurut saya sih yang kekurangan di Indonesia ini kalau pariwisatanya, pertama dulu kebijakan,、uh, antara pusat dan daerah itu kayaknya nggak ada n g g apa k ada a namanya. Kalau kita ke tempat-tempat pariwisata itu nggak enak melihatnya kalau dari segi uh, apa, uh, lingkungannya juga infrastrukturnya nggak ada. Jadi apa, hanya sekedar menonjolkan misalnya laut, lautnya saja, tapi disitu f a s i l i t a s n gak g ada. Misalnya kalau di daerah-daerah itu h o t e l itu kurang, terus jalan-jalan yang gak ada yang bagus. Jadi, saya pikir kebijakan yang, yang kurang. Kedua, promosi. Sangat kurang promosi. Kalau misalnya kita datang ke suatu tempat, kita n gak g tahu apa-apa. Apa, kita a a l u k n g gak cari sendiri. Jadi, itu menurut saya yang saya bisa tanggapi dalam pariwisata Indonesia, ya. k e oke.、Okay.